Vrazil TV Untuk Islam Yang Satu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad, Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Atau 2 Jul Izzah 14.39 Hijri Ya seperti basara deo silaturahim dan Rasil TV melalui Youtube Kembali mengandirkan acara Dialog Pagi bersama Ust. Husin Alatas dan juga Ust. hari Nurdi Sebelumnya kami ingatkan jangan lupa besok ada pengajian umat di Pendopo Silaturahim bersama Ustaz Hari Nurdi besok pukul 9 di pendopo Silaturahim pengajian Umat Ummu Aisyah. Baik, kita mulai saja acara dialog pagi pada pagi hari ini kita akan mengambil tema di seputar permasalahan Idul Adha. Sudah hadir sini satu sin dan Ustaz Hari asalamualaikum satu sin Sebagai pengantar silahkan Ustaz Hari. Terima kasih Masisna. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Mudah-mudahan Ustaz Hussain Mas Kisna sehat Amin, Amin uh, uh, uh, Ustaz Hasan Sazili yang menemani di studio Juga sehat Insyaallah Allah uh, Kita sudah masuk ke hari kedua Bulan Zulijjah Insyaallah Allah Dan Jama'ah Haji dari Indonesia Insya Allah sudah mulai lengkap Tiba di Tanah Suci Dan uh, Tahun ini kurang lebih 250 Ibu. Ibu. Uh, termasuk juga yang di luar visa yang resmi itu. Betul betul Ustaz. yang tambahan-tambahan, yang visa tamu, visa ziarah juga mungkin ada. Uh, dan mudah-mudahan yang 250.000 ini pulang dengan selamat, berangkat dengan sehat dan dicatat oleh Allah sebagai haji yang mabrur insyaallah. Amin, amin insyaallah. Kalau 250.000 pulang kembali dengan derajat yang mabrur insyaallah Indonesia berubah Ustaz. Amin insya Allah. Dan kami titip salam uh, kepada para uh, hujaj dari Indonesia Mohon salam, mohon sampaikan salam kami kepada Rasulullah s.a.w Ketika sampai Allahumma's di sana Allahumma's Dan uh, tolong jangan lupa ketika wukuh, ketika tawaf, <coughs> ketika syait Tolong angkat tangan, doakan Indonesia Insyaallah Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun uh, tayyi, batun warubun gafur Menjadi negeri yang uh, dipimpin Oleh pemimpin yang Mencintai Allah, mencintai Rasulullah Dan mencintai Ameen. umat dan rakyatnya Insya Allah uh, Ustaz, Banyak yang masuk Pertanyaan di redaksi uh, Radio Salatu Rahim tentang Fadu'il Amal Apa yang uh, mudah Ringan dikerjakan Pada awal-awal bulan Zulhijjah uh, Dan Ini yang diajarkan Rasulullah Apa yang Pesan-pesan dibalik uh, haji, pesan dibalik idul uh, kurban Dan uh, apa yang memungkinkan kita lakukan dengan mudah pada hari-hari awal bulan Zulhijjah <coughs> A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa irza Allahumma salli wa sallim wa barik Ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina muhammadin Wa alihi wa sahbihi wa sallim Rabbana ilman Wa alhikna basalihin Amma ba'du. Para ikhwan, akhawat yang dirahmati Allah ta'ala Ustaz Harry Mas Krishna Ustaz Hasan Sayri Dan seluruh kru yang menemani kita pada pagi hari ini mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita renungkan bersama-sama Keutamaan Keutamaan dari ibadah haji bagi mereka-mereka yang berangkat ke tanah suci. Begitu pula keutamaan dari bulan haji ini yang merupakan salah satu bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping bulan-bulan haram yang lain sebetulnya merupakan ibadah yang penuh dengan makna-makna yang amat indah yang tujuannya untuk mendidik kita semua agar jadi menjadi hamba-hamba yang betul-betul mengenal diri kita menyadari akan tujuan hidup kita bekerja berjuang sesuai dengan hakikat dan arti dari tujuan hidup kita yang sebenarnya. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan Paling tidak berbicara mengenai makna-makna uh, atau sebahagian makna dari manasik haji Di samping tadi yang Ustaz Hayri tanyakan Kalau kita renungkan sama-sama tadi Ustaz Hayri mengatakan Kalau seandainya jamaah haji yang jumlahnya 250000 Betul-betul dapat meresapi ibadah haji dan manasik dalam arti yang sebenarnya Kita yakin begitu mereka kembali ke tanah air, ya. pasti akan terjadi perubahan. Kita semua tahu bahwa ibadah haji, termasuk di dalamnya umrah yang merupakan haji kecil, sedangkan yang diiringi dengan arafat dinamakan al-hajjul akbar. Jadi haji akbar itu bukan haji yang dilakukan pada hari Jumat, tapi haji akbar itu yaitu haji yang diiringi dengan Hukuf di Arafat Dengan Al-Jamarot Sedangkan Umrah Tidak diiringi dengan hukuf Tidak diiringi dengan Jamarot Jadi satu haji yang kecil Satu lagi haji yang besar Tidak nah, kalau, mesti hari Jumat tersiap. Tidak mesti hari Jumat Cuma pemahaman mengenai wukuf Haji Ambar Itu pada saat hukufnya Berada pada hari Jumat merupakan pemahaman yang tidak memiliki dasar Sebetulnya Nah, kalau kita perhatikan sama-sama. Ibadah haji dimulai, demikian pula umrah, dari miqat. Baik miqat zamani maupun miqat makani. Artinya, waktu maupun tempat. Artinya, ibadah haji itu berada pada bulan-bulan tertentu. Al-hajju asyhurum maklumat. Ma Kemudian, kembali kepada tempat. Ya. Miqat makani tempat di mana dia mulai bertolak dan berniat. Ada beberapa miqat yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Di antaranya Bir Ali untuk penduduk Madinah atau Dhul Hulaifa dengan nama lain dan orang yang berasal dari sana. Arti yang datang dari arah sana semua begitu pula Yuramlam ya. Yang berasal dari Yaman ya. termasuk kita juga semua ya Dan Miqat-Miqat yang lain Nah kalau kita perhatikan Pada saat seorang hamba memulai niatnya dari Miqat Berarti dari sana ya Dari sana dia telah berniat betul-betul Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara total Mengubah cara hidupnya Oleh karena itu pakaian-pakaian yang terjahit yang biasa digunakan ditanggalkan digantikan dengan pakaian yang tidak terjahit. Ketika dia membasuh tubuhnya dengan air, dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan seluruh tubuhnya ini dari dosa-dosa yang melekat bersamanya. Kemudian dia berniat dan bertalbiya. Labbaikallohumma labbaik. Secara tidak langsung hadir sekalian ya. Di sini Dia Betul-betul mengungkapkan dirinya Yang menyambut Seruan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengajak dirinya kembali Kepadanya Sebagaimana dirinya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seluruh nikmat hidupnya Diterima dari sisi Allah Sebagai ungkapan rasa syukur Seorang hamba kepada Tuhannya Dia kembali kepadanya mengakui semua nikmat-nikmatnya Dan dia berjanji untuk mempergunakan seluruh nikmat tersebut Sesuai dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala amalatkan Sepanjang perjalanan dari mulai miqat Dia berdikir, bertasbih, bertarbiah Menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengingatkan dirinya sebagai seorang hamba Bersama saudara-saudaranya yang kembali menuju Allah Nah, kalau kita renungkan sama-sama, Ustaz Harry Dari mulai, dia bertolak dari miqot Menanggalkan pakaian yang terjahit Yang menggambarkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya Menggantinya dengan pakaian yang tidak terjahit Setelah dia membasuh tubuhnya Dari kotoran-kotoran yang melekat dengan dirinya Kemudian dengan hati yang tulus Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengucapkan talbiah Beristighfar Bertasbih, bertahmid, bertakbir ...dan berselawat pada nabinya hingga tiba biar masjid Al haram setibanya di masjid Al haram kita lihat bagaimana ketika dia memasuki rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan adab dengan sikap yang santun berdoa agar Allah subhanahu Wa Ta'ala mengagungkan atau menambahkan kemuliaan dari rumahnya sebetulnya rumah tersebut Rumah tersebut telah dimuliakan oleh Allah Kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bertambah dengan kedatangan kita Tapi apa yang kita lakukan sebetulnya kembali kepada okay, diri kita Setiap kali seorang hamba bertakbir, mentakbirkan Allah Bukan berarti menambahkan kebesaran Allah Tapi tak takbir tersebut kembali ke dalam jiwanya dapat, Apabila jiwanya dapat meresapi kebesaran dan keagungan Allah Maka efek-efeknya akan terlihat dari semua tindak tanduk, perilaku, tutur kata Demikian pola arah dan tujuan hidupnya Jadi haji ini sebetulnya ibadah yang mengantarkan manusia atau para para hamba untuk lebih merdeka ya Ustaz? Untuk lebih merdeka, mengenali kebesaran, keagungan Tuhannya Oleh karena itu kita bayangkan Ustaz Harry Hamba yang bertalbiah, memenuhi panggilan Allah, bertasbih, mensucikan Allah sebetulnya mensucikan jiwanya agar tidak sama sekali dicemari, dinodai dari berbagai macam sekutu-sekutu yang membuat akhirnya pandangan dan tujuan hidupnya berpaling hmm, dari Allah subhanahu wa ta'ala lebih kira pula pada sadia mentakdirkan Allah betapa indahnya, betapa bahagianya mulianya seorang hamba yang jiwanya dipenuhi dengan kebesaran keagungan Allah Dia tidak akan sama sekali menyembah. menyembah kepada makhluk, tidak lagi akan sama sekali tunduk pada dunia, tapi dia merasakan dunia merupakan sarana yang Allah sediakan baginya untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Begitu pula pada saat dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyadari dari mana dirinya berasa, dari mana seluruh nikmat yang ada padanya. Dengan sendiri tidak akan ingkar Dia akan mempergunakan nikmat Allah Untuk segala kebaikan yang diriwahi Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Amal-amal ibadah, doa-doa Yang kita baca pada saat kita Bertasbih memuji mengagungkan Allah Termasuk dalam kategori Amal mir'ati Apa amal mir'ati? Mir'a dalam bahasa Arab cermin Pada saat seorang hamba memandang cermin Yang dipandang sebenarnya bukan cermin tapi Dirinya, dirinya. sendiri Jadi pada saat dia melihat cermin, sebetulnya dia melihat dirinya. Begitu juga pada saat dia mentasbihkan Allah, mentakbirkan Allah. Pada saat dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena Allah butuh akan semua ini, tapi jiwa kita yang membutuhkan semua itu. Agar betul-betul menjadi manusia yang merdeka dan hanya sujud di hadapan Tuhannya. Ini betul-betul akan membebaskan umat manusia, yang beriman kepada Allah yang membesarkan dan mengagungkan dirinya nah pada saat dia mohon pada Allah agar menambahkan kemuliaan dan keagungan rumahnya sebetulnya dengan sendirinya memohon pada Allah agar jiwanya ikut dipenuhi dengan perasaan akan kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala menghargai kehormatannya menjaga betul-betul kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya dia melakukan Tawaf, bagi yang umroh Tawaf umroh ya, Yang melakukan tamatu Kemudian bersai ya. Semua merupakan amal-amal yang penuh Dengan makna pendidikan yang amat indah Pada saat dia bertawaf Sebagaimana Alam raya Juga melakukan hal yang sama Bahkan atom Yang ada pada setiap sel-sel tubuh kita Dan yang terdapat di alam raya Juga melakukan Mereka hal yang biasa. sama Bertawaf kita saksikan bagaimana elektron pada saat dia mengitari inti atom. Kita bertawaf juga mengelilingi Baitullahil Haram, rumah tersebut bukan berarti tempat di mana Allah berdiam, tapi simbol. Orang yang bertawaf mengelilingi rumah tersebut sama dengan berjanji untuk bertawaf mengelilingi kebesaran dan keagungan Allah. Arti sepanjang hidup ini dia hanya akan mengorbit di sekitar kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan keluar dari orbit tersebut. Sebagaimana planet-planet mengorbit di sekitar uh, mataharinya atau bintangnya, bintang bersama seluruh planet juga mengitari pusat galaksinya. Begitu pula atom pada tubuh kita yang tadi dari elektron, inti atom dan lain sebagainya juga melakukan hal yang sama. Dan subhanallah, gerakan yang kita lakukan sama dengan gerakan elektron yang mengitari inti atom, begitu pula orang yang bertawaf mengelilingi Haram, begitu pula gerakan yang dilakukan oleh bumi pada saat dia mengitari mataharinya Begitu pula yang dilakukan matahari bersama seluruh planet ketika mengitari pusat galaksinya Nah kalau kita bisa merasakan perasaan kesatuan bersama alam Kita akan betul-betul bersahabat bersama alam dan alam betul-betul akan bekerja sama bersama kita Oleh karena itu kekuatan, kekuatan Yang memerangi orang-orang yang beriman dan memerangi kebenaran di hadapan alam yang bekerja sama Merupakan kekuatan yang kecil, yang lemah, yang tidak berarti Kita menyatu bersama seluruh alam dan potensinya Bekerja sama di hadapan kekuatan kafir yang sebetulnya minoritas dan lemah Mereka menjadi kuat pada saat kita lemah Tapi pada saat kita menyatu dengan alam Seluruhnya tunduk pada kebesaran keagungan Allah Tidak akan ada tempat bagi kekafiran Dan bagi kekuatan-kekuatan kafir di hadapan kekuatan kebenaran Katakan bahwa kebenaran datang Kebatilan dengan sendirinya akan tersisi Yang membuat kebatilan kuat Merajalilah karena kebenaran Menyingkir dan menjauh Jadi kalau benar nih ada kebatilan Tidak uh, perlu diadu dengan kebenaran ya Kebenaran hadir saja dia Begitu terkikis. kebenaran hadir Menampakkan dirinya dengan tegas Kebatilan tidak akan berani tampil Sebetulnya kebatilan itu tidak memiliki akar Dan amat rapuh Tapi dia tampil Dengan berani pada saat kebenaran Mingkir Nah umat Islam pada saat ini Kalau kita perhatikan Mereka tidak yakin akan kebenaran yang datang dari sisi Allah Kebenaran sebetulnya yang menyatu Dengan seluruh alam raya dan isinya Kalo kita yakin, kemudian kita tampil dengan penuh keyakinan, sedikit perjuangan kita akan membuat kebatilan semua akan tersingkil. Nakvifu bilhaqi alal batili fahuwa zahik. Allah mengatakan, agama ini tujuannya sebetulnya, ya. tujuan dari agama, bukan untuk bermain-main. Tujuan dari penciptaan langit bumi bukan sekali-kali untuk bermain tapi tujuannya banak bil Allah kami mengirimkan kebenaran di hadapan kebatilan fa yadmaru taufid maru artinya magistra ya maru diambil dari kata dimak di mata otak kalau pukulan ya pukulan seseorang yang eh, dikenakan pada otak seseorang dan menghancurkannya itu akan membinasakan dirinya kan Kalau sebagian tubuh walaupun luka, tangan, kaki dan lain sebagainya tidak menimbulkan efek yang berat. Tapi kalau pukulan mengenai bahagian kepala. kepala menghancurkannya akan membinasakan seseorang. Jadi Allah gambarkan bagaimana tujuan dari penciptaan langit dan bumi. Tujuan dari para rasul yang diutus oleh Allah. Dan agama yang diturunkan adalah melontarkan kebenaran di hadapan kebatilan hingga menghancurkan. Tapi ada kritik nih Ustaz dari Allah yarham Ustaz Mustofa Ali Yaqub Ustaz hmm. sampai beliau menulis sebuah buku kecil judulnya Haji Pengab di Setan. Hmm. Hajinya dilaksanakan bahkan berulang-ulang tapi perintah dan pesannya hmm. tidak masuk ke dalam jiwanya. Memang yang kita sayangkan kita memahami manasik haji ini hanya secara apa? Secara parsial ritual. sebatas kulit ritual tanpa umrahmi makna-makna yang terkandung di dalamnya karena kalau seorang melaksanakan ibadah haji dan memahaminya hanya sebatas kulit secara parsial sebetulnya bisa-bisa menjurus ke arah Syirik betul gak? pada saat dia katakan bertawaf mencium hajar Aswad coba kalau dia melakukan hal ini hanya secara apa parsial memahaminya secara permukaan Orang mengatakan apa bedanya antara para penyembah berhala Dengan orang yang melakukan tawaf atau orang yang mencium hajar asuh Kita semua pada saat kita menghadapkan wajah kita ke hadapan Kaabah bukan Kaabah yang kita tuju Itu hanya merupakan simbol, simbol. Allah subhanahu wa SWT yang tidak menempati ruang dan masa Memilih tempat tersebut sebagai simbol Yang menghadapkan wajahnya ke sana sama dengan menghadapkan wajahnya ke hadapan Allah. Yang bertawaf mengelilinginya sama dengan bertawaf mengelilingi kebesaran dan keagungan Allah. Nah yang Allah inginkan kita di saat bertawaf bukan hanya berkeliling dengan sia-sia. Tapi sambil kita berdoa, sambil kita bertasbih, kita berjanji pada Allah. Bahwa kita mulai saat ini dalam seluruh kehidupan kita akan mengorbit di sekitar kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan dari penciptaan kita wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun ya'bud di sini maknanya bukan hanya terbatas pada salat pada puasa pada haji pada umrah tapi ibadah di sini mengabdikan seluruh kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menjadi seorang ayah bagaimana pengabdian kita ...yang sesuai dengan bimbingan Allah. Pada saat kita menjadi seorang ibu... ...menjadi seorang suami... ...menjadi seorang istri... ...menjadi seorang anak... ...menjadi anggota masyarakat... ...menjadi seorang pemimpin... ...menjadi seorang pengusaha... ...menjadi seorang ahli hukum... ...menjadi seorang dokter... ...apa amanat yang Allah subhanahu wa ta'ala... ...amanatkan kepada kita. Nah pada saat kita menjalankan amanat... ...dengan mengharapkan riba Allah... ...disitu kita mengabdi pada Allah. Sedangkan salat puasanya hanya sarana... Untuk selalu mengingatkan kita sebagai hamba yang terikat dengan amanat yang besar. Jadi kayak kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berselawat. bukan Salawat ini bukan ansih untuk Rasulullah. Tapi untuk mengikat rasa rindu dan cinta. Betul. Kita. Jadi tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Pada saat kita mentasbihkan, mentakbirkan, mentauhidkan Allah. Tanpa kita tauhidkan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mahaksa. Betul Artinya kalau kita bicara mengenai realitas objektif ya, ya. Kita temukan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tampak kita tampak kita apa? mentakbirkan dia maha besar. Malah kita lihat perilaku manusia ya yang mengingkari hal ini sebetulnya sedikit pun tidak mengurangi kebesaran keagungan Allah, malah mencederai kehidupan mereka sendiri. Na pada Rasul, apa tidak cukup selawat dari Allah? Innallaha wa malaikatahu nabi Allah yang melimpahkan selawat untuk nabinya dan para malaikat. Dan para malaikat, apa tidak cukup bagi Rasul? Jumlah malaikat pasti jauh lebih banyak ya. daripada. Apalagi malaikat sedikit pun tidak pernah sama sekali menentang dan membangkang terhadap Allah. Katakan tanpa malaikat dengan selawat dari Allah. Dengan selawat dari Allah yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu telah mencukupi kemuliaan bagi nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaan nabinya dengan memerintahkan para malaikat berselawat padanya dan Allah subhanahu Wa ta'ala ingin juga mengingatkan kehidupan nabinya bagi kita semua dan mengikat kita dengan beliau agar dapat meladani beliau dalam seluruh kehidupannya dengan berselawat setiap selawat yang kita panjatkan kepada Allah untuk rasul-nya setiap salam yang kita ucapkan untuk rasulnya akan menuai keuntungan bagi kita. 10 selawat dari Allah, 10 selawat dari malaikat. Salam juga keselamatan yang Allah limpahkan untuk kita ya, dan doa keselamatan dari malaikat untuk kita. Lalu kita bertanya, apa manfaat selawat dari Allah dan malaikatnya untuk kita? Apa Ustaz? Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, huwallazi laikum wa malaikat dialah Allah yang senantiasa melimpahkan selawatnya atas kalian dan malaikatnya Apa tujuan dari selawat Allah dan malaikatnya di <tuh> untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan dalam kepengapan hidup ini menuju kehidupan yang terang beneerang berarti selawat dari Allah dan malaikat Akan membantu kita keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang beneran Manfaat besarnya justru untuk kita iya. Penderitaan yang kita rasakan Dengan kita berselawat kepada Rasulnya Mengucapkan salam kepada beliau Membuka pintu selawat dari Allah dan malaikatnya untuk kita Karena doa ini Janji ayat ini Berkaitan juga dengan apa Dengan perintah Ya ayuhalladina amanudkulloha zikron Kekira wa sabihuhu wasila Perintah agar kita banyak berdikir kepada Allah Begitu juga bertasbih kepadanya Lalu setelah itu Allah janjikan selawat Dari Allah dan paraikatnya untuk kita semua Dan janji ini juga berlaku untuk orang yang berselawat pada Rasulnya satu kali Allah berselawat 10 kali, 10 kali. untuk dirinya Berselawat untuk keluarga Rasulnya satu kali Allah berikan selawat untuk keluarganya 10 kali Jadi sebetulnya Uh, banyak berselawat pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping kita banyak bertasbih bertakbir berzikir kepada Allah subhanahu wa taala akan membuat kehidupan kita betul-betul terang benderang terikat dengan Allah subhanahu wa taala mengorbit di sekitar keridhoannya juga meneladani nabinya sedangkan nabi tidak butuh pada selawat kita begitu pula Allah tidak butuh kepada tasbih kita takbir kita tahmid kita jadi ibadah haji ini sebetulnya ibadah simbolik Yang berisikan makna-makna dan nilai-nilai pendidikan yang amat agung dan mulia bagi kita semua. Kita bertawaf. Dengan banyak-banyak bertasbih, berdikir pada Allah. Oleh karena itu, saya sayangkan, pada saat orang bertawaf, orang tidak berusaha bersapi dengan tasbih dan doanya, tapi terkadang dia membaca buku yang tidak difahami maknanya. Mana lebih parah lagi Ustaz, handphone. Handphone, Selfie. ya. Dia baca buku sambil berdoa kan iya, Konsentrasinya berdoa, di buku konsentrasinya buyar. Kemudian terkadang dia mengganggu orang di depan Terkadang tidak memperhatikan jalannya Coba pada saat itu dia baca Doa-doa Apa sederhana. saja yang dia tahu Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah allahu akbar sabi, Apa yang dia baca Tanpa mengganggu orang lain Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah allahu akbar La ilaha illa anta subhanaka innikum hmm, subina walimi Dia baca doa Rabbana innana sami'na munadian Yunadi lil imani an aminu bi rabbikum faamanna Rabbana fawfirlana dhunubana Wa kaffir anna wa tawfana ma'al abrar Kemudian dia berputar mendekati Hajar Aswad Dia baca Rabbana atina Fi dunya hasanah وف في الاخره حسن وقنا عذاب النار وارحلنا الجنه مع الابرار يا kemudian kembali lagi dia bertasbih kepada Allah taala bertakbir bertahmid juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika kalu diresepi di hati dia akan keluar dari tawaf dengan betul-betul betul kekayaan betul, yang ya? tak terhingga sama sekali jadi rezeki buat kita ya saat Allah dan nya itu tidak menetapkan doa khusus untuk Betul. ibadah haji cuma diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir bertasbih mengagumkan oleh kita jauh lebih dekat ini itu Masa, yang tapi ada yang sinyalmen yang uh, uh, di dihubungkan dari riwayat dari Rasulullah SAW nanti ada orang yang berhaji tuh kalau yang miskin datang untuk mengemis Kalau yang kaya daget datang untuk berdagang Kalau politisi da datang untuk berpolitik Kayaknya itu kalau betul ini sudah terjadi klizat Kan dalam Al-Qa'li sebutkan Wa nasi man yakulu rabbana atina fid dunya Wa lahu fil akhirati min khalaq wa min hum Man yakulu rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana wa qina azab Ula'ika lahum nasibum Mimma kasabu allahu sadi'ul hisab Ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan berhubungan dengan haji tadi Karena kelanjutannya hmm. Wadhkulullaha fi ayyamin ma'dudat Dalam suratul baqara Jadi Allah gambarkan orang-orang yang datang ke tanah suci Untuk melakukan Ibadah haji Baik yang kecil maupun yang besar Ada yang datang untuk dunia Rabbana atina Fiddu'ni Dia hanya datang untuk tujuan duniawi politisi supaya mereka bisa apa? Terpilih, koruptor meminta supaya langit toleransi terhadap mereka. Bahkan kalau perlu mendukung perbuatan mereka. Sedangkan orang-orang atau pedagang-pedagang pengusaha yang mengalami kesulitan dalam perdagangan berharap agar dia keluar dari krisis yang dihadapi. Orang-orang yang telah kaya berharap agar lebih kaya lagi. Tapi ada yang datang ke Tanah Suci. Mereka bukan hanya semata-mata Mainkan kebaikan dalam kehidupan dunia Tapi justru Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan baginya kebaikan dalam kehidupan akhirat Jadi dia meminta dua-duanya Kebaikan di dunia bukan sebatas kekayaan Bukan sebatas kemewahan Tapi kebaikan di dunia ini adalah bantuan dari Allah Dengan dunia yang Allah berikan untuk dapat mengerjakan amalan-amalan Yang akan menyelamatkan dirinya Membahagiakan dirinya di hari akhir nanti Oleh karena itu saat dia berikan sesuatu dia berinfaat, berjuang di jalan Allah. Bukan justru mempergunakan agamanya untuk tujuan dunianya. Jadi pertama Allah sudah jelaskan. Hmm. Orang yang semata menginginkan dunia datang ke sana. Di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Kasian banget Ustaz. Tapi sebaliknya. Waminhum. Hasanatan Diantara mereka ada yang berdoa Wahai Tuhan kami anugerahkan bagi kami kebaikan dalam kehidupan dunia Begitu pula dalam kehidupan akhirat Lindungi kami dari adab api neraka Ini e doa yang amat indah Ulaika lahum nasibu mimma kasabu Sesungguhnya mereka-mereka Orang-orang yang akan menerima bahagia dari apa-apa yang mereka usahakan Baik dalam kehidupan dunia Kehidupan akhirat pada diri mereka Pada keluarga mereka bahkan Masyarakat di sekitar mereka pun Ikut menikmati karunia Allah padanya Wallahu sari'ul hisab Dan Allah maha cepat hisabnya Artinya barasan yang datang dari Allah Tidak lambat Cepat Begitu pula kita tahu dalam kehidupan akhir juga Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghisabinya dengan mudah Menyegerakan kebaikan buat dirinya Jadi Jadi Orang sebetulnya pada saat berangkat ke Tanah Suci bukan hanya sekedar diberikan pendidikan untuk memahami manasik secara lahir. Tapi memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya untuk dapat membuat dirinya apa? Berserah diri secara total kepada Allah, meresapi kebesaran dan keagungannya. Kemudian setelah itu dia melakukan sa'id. Sa'id sebagaimana yang kita pahami bersama-sama Ustadz Heri? Bukan hanya sekedar kita berjalan Atau berlari-lari kecil ke dari sofa ke marwah Balik ya. lagi Saya ini sebetulnya merupakan amal simbolik Yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar Ketika ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim Bersama anak masih dalam gendongannya Dan apa yang dilakukan Ibrahim bukan atas kemauannya Atau karena takut pada istri yang tua itu Sayyida Sarah Tapi karena perintah Allah Untuk menguji dirinya apakah dia lebih berat pada anak istrinya Apakah lebih berat kepada Allah Apakah dia yakin pada janji Allah subhanahu wa SWT Apakah dia ragu padanya Tapi tanpa keraguan Ibrahim meninggalkan istri dan anak yang padang yang tak bertuan Nah sewaktu mereka kehabisan bekal Sayyida Hajar sebagai seorang hamba Tahu apa yang harus dilakukan Dia tidak pasrah tanpa usaha Tapi setelah lebih pertama-tama Dia melakukan usaha diantara sofa dan rumah Oleh karena itu Menarik sekali kata usaha Dalam bahasa Indonesia Asalnya sebetulnya merupakan bahasa Arab Jadi usaha itu asalnya as, -a, as -a. Artinya aku berusaha asa Cuma karena Ain susah disebutkan Dalam bahasa Indonesia Berubah menjadi hak ha. Contohnya iklan Iklan tuh hasarabnya i'lan. Karena susah disebutkan i'lan Menjadi apa? Kaf. Menjadi kaf iklan. iklan. Begitu juga maklum menjadi maklum. Iklum. Betul gak? Jadi sebetulnya Sa'i itu diambil dari bahasa Arab Nah arti Sa'i diantara Sofa dan Marwa merupakan Usaha Sehidah Hajar. Ketika naik ke bukit Sofa Meneleksana kemari mungkin ada sesuatu Yang dapat digunakan untuk menyambung hidupnya. Atau menyumpai kafilah yang berlalu Kemudian dia berangkat menuju sofa Sebanyak tujuh kali dia melakukan hal tersebut ya Setelah dia kehabisan Tenaganya Berada dalam kondisi lemah Dengan penuh kepasrahan keyakinan Dia mengatakan saya telah melaksanakan Ya Allah apa yang saya mampu Saya kembalikan semua hidup saya kepadamu karena engkaulah pemberi rezeki kewajiban kita berusaha yang memberi rezeki adalah Allah setelah seorang hamba berusaha dengan kemampuannya kemudian pasrah kepada Allah baru pertolongan Allah akan datang saya membayangkan jeni waktu Bunda Hajar berlari-lari dari sofa marua ini kan lembah kosongtul tidak ada tempat berteduh tidak ada orang yang datang betul-betul sendirian sambil menggendong anak sambil anak. menggendong bayi Rasa resahnya gimana ya Ustaz? Artinya kalau Sayyidah Hajar tidak beriman, tidak yakin pada Allah dan pasrah kepadanya. Memikirkan, jangankan nah dia bukan hanya berpikir tentang dirinya. Dia berpikir tentang bayinya. Bagaimana dia melanjutkan hidup. Tapi suatu Ibrahim mengatakan, aku akan tinggalkan kali di tempat ini. Sayyidah Hajar tidak bercuriga pada suami. Bukan seperti kebanyakan wanita sekarang ini mendahulukan kecurigaan. <laughs> tapi dia bertanya. Allahu Amaraka Apakah, Apakah Allah yang, Allah yang kamu Kan dia tahu suami ini manusia yang boleh Dijawab Naam, Allahu Amar Allah perintahkan aku Sayyidah Hajar langsung tersenyum Dia mengatakan lan Kalau gitu Allah tidak akan sia-siakan kita Nah Ibrahim pergi Dengan penuh kepasrahan Rabbana inni askantumin Yatibi wadin ghairi Vizarin indaraitikal muharrab رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّرَا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ Jadi kita lihat bagaimana Ibrahim pasrah kepada Allah. Meninggalkan keluarganya di padang yang tak bertuan, tidak terdapat tumbuhan. Minta kepada Allah agar mereka dibimbing untuk selalu mendirikan soalan. Ibrahim menuju ke mana? He? Nah, Ibrahim menuju ke mana? Atau perginya itu? Kan dibimbing oleh Allah Ta'ala dari Yarusara, menuju tempat yang Allah tentukan sebagai rumahnya Yang pertama dibangun Datang ke tempat yang bernama maka atau baka Tempat yang kosong Dikelilingi oleh bukit-bukit batu Tidak terdapat tumbuhan sedikitpun Ini pendidikan dari Allah Untuk mendidik seorang hamba Agar tidak berputus asa Walaupun tidak memiliki apa? Tidak memiliki sebab-sebab kehidupan Karena yang menghidupkan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula Yang menetapkan sebab juga Allah Oleh karena itu melalui saat ini manusia akan selalu memiliki harapan kepada Allah Walaupun dia berusaha di tanah yang tandus, kering, kerontang Tanpa ada kehidupan, tanpa ada manusia Allah kuasa untuk melimpahkan dan menganugerahkan Sebab-sebab kehidupan baginya yang mengherankan Kita di negeri yang kaya, yang subur, yang makmur Sebab-sebab kehidupan tersedia di tengah kita mudah, Berapa kan? banyak orang yang berputus asa menjalani kehidupan Jadi sebetulnya Sa'i itu merupakan pendidikan yang amat indah Agar hamba Allah tidak berputus asa Tidak bersedih, berduka Belajar dari sayyida hajar Ketika dia dalam keadaan terjepit Dia bersa'i berusaha terlebih dahulu Selebihnya dia pasrahkan kepada Allah Rasanya kalau yang kita alami sekarang nih Sa'i enggak akan sesulit Ibunda Hajar. Betul. Tapi karena ketergantungan kita pada sebab membuat kita akhirnya apa? Terplesot. Orang bisa di dia bergantung pada sebab bukan bergantung pada Allah. Sebab hanya merupakan jalan dan sarana. Ketergantungan pada sebab Begitu kehilangan sebabnya kehilangan harapan sama sekali Ya Allah, ya betul Tapi kalau orang yang bergantung pada Allah Ada sebab, tidak ada sebab Dia tidak pernah menyandarkan hidupnya pada sebab Pada kekayaan yang dimiliki Pada usaha yang dilakukan Tetap menyandar pada Allah Usahanya sebab dan jalan Orang yang menciptakan sebab itu Allah ya Betul Oleh karena itu, perhatikan Ustaz Henry Bagaimana pendidikan yang Allah tunjukkan melalui seekor ayam Seekor ayam yang mencari makan Datang masuk ke rumah Kukunya Mengorek-orek ubin. ubin Ubin Dia mengorek-orek ubin Padahal dia tahu sebetulnya ubin Tidak akan menghasilkan <tuk> makanan Tapi ketika dia mengorek-orek ubin Menyentuh hati kita kita Langsung kita mengambil blush Atau jagung kita berikan untuk dirinya Itu kan usaha, usaha. Betul, Padahal sebetulnya usaha itu tidak berguna Artinya kalau kita perhatikan Usai hayati tidak berguna. Sesama ayam mungkin mengatakan kamu ini enggak waras. Masa ubin kamu korek-korek? Memang ada cacing di bawah ubin? Bodoh nih ayam. <laughs> Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan karunianya setelah ayam tersebut berusaha. Saya pikir tadinya ini ayam rabun ayam nih. <laughs> Oleh karena itu kita jumpai kita punya rekanlah Mas Tahir kita nih yang biasa mengurut. Matanya buta. Tapi di rumah istrinya sakit yang memasak dia. Dia memasak, dia mencuci, bahkan membuat kandang ayam. Dan subhanallah dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan tukang kayu walaupun sederhana. Pak <tuhir> ini sakti. Iya. Kemudian Allah kasih subhanallah tangannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala seolah diberikan mata untuk bekerja dan mengijit mengetahui tempat-tempat yang sakit dengan baik. Tanpa diberitahukan bahkan Dan Allah kasih dia mampu untuk menghidupkan keluarganya Membantu juga Orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup, membantu juga ibu tirinya Membantu juga saudara-saudaranya Orang yang tidak melihat Jadi sebetulnya Rizki seseorang itu ya, Demikian pula Keberkahannya bukan hanya sebab. Dilihat dari sebab dan usahanya Tapi kembali Betul-betul kepada Kepasrahannya pada Allah Kalau kita renungkan sama-sama Ustadz Heri. Seorang petani yang menanam padi. Menanam apa? Padi. Dia hanya menanam. Pertama dia membajak, membersihkan lahan, setelah itu menyirang. Kemudian dia memberikan pupuk. Setelah itu, dia mulai menanam tunas padi. Dia menanam, tapi Usaha untuk menumbuhkan tanaman tersebut sepenuhnya ditangani oleh Allah. Iya betul. Nah kalau kita perhatikan usaha petani yang menanam. Dalam usahanya dia mempergunakan juga nikmat-nikmat sebab yang Allah berikan padanya. Dari bibitnya, alat usahanya, kemudian juga kecerdasan untuk melakukan tersebut. Ilmunya merupakan pengajaran dari Allah. Nah ketika Allah menumbuhkan, bandingkan usaha petani yang menjadi usaha dia. Dengan apa yang Allah lakukan Mana yang lebih besar Usahanya kecil ya? Usahanya kecil Jadi semua pertanian di seluruh permukaan bumi Apa yang dilakukan manusia Dibandingkan dengan apa yang Allah lakukan Usaha manusia tidak berarti Allah kuasa tanpa usaha manusia Untuk, untuk langsung menumbuhkan Betul. tanaman tersebut Tapi manusia tidak akan menikmati Hasil usaha yang mereka usahakan Kenikmatan sesuatu itu Kalau kita dapatkan melalui usaha. usaha Oleh karena itu saya Kalau melihat buah-buah mangga yang sedang tumbuh Atau jambu-jambu yang tumbuh di rumah saya Atau kerenkeng, kerenkeng nyusat dusen. Masih muda tapi manis Waktu kita menikmati buah tersebut Kita akan menghargainya lebih besar Daripada buah yang kita beli dari hasil usaha, <tuk> usaha. Iya, <Bukan>. Betul tidak? <tuk> <betul, tuk> <betul, tuk> Bahagianya lain, Ustaz. Lain. Bahagianya lain Begitu juga anak-anak yang kita didik Dengan usaha kita Kita lihat bagaimana hasil usaha kita Kita akan merasa bahagia Walaupun kita menjumpai banyak orang-orang yang lebih pandai dari anak kita hmm. Tapi mereka bukan usaha kita Ini merupakan dari hasil usaha kita Oleh karena itu Allah mengatakan Fa'idha farabta Farsab Wa'idha robbika farab Nah, Imam Syafi'i mengatakan وَنْصَبْ فَإِنَّ لَذِي لَلْعَيْشِ فِي النَّصَبِ Berusaha bersusah payahlah kamu Karena nikmatnya kehidupan ini Ada pada usaha Adalah apa-apa yang kita dapatkan dari hasil usaha kita Jadi Allah melarui usaha Bukan ingin menindas kita Bukan ingin memberatkan kita Tapi justru ingin Mengingatkan kita akan nikmat Nikmat Allah membuat kita betul-betul menghargai Oleh karena itu seorang Yang duduk di kamar, makan, disediakan, minum, disediakan. Bahkan semua kebersihan ditangani tanpa ada usaha dia. Lama-lama bisa hilang akalnya. Bisa berubah menjadi orang yang kehilangan tujuan hidupnya. Betul nggak? Tapi di saat dia mendapatkan dari hasil usaha perjuangannya, dia memiliki peran dalam apa-apa yang dihasilkan, dia akan merasa betul-betul penuh keyakinan, kepasrahan. Oleh karena itu orang yang menerima warisan bagaimanapun besarnya Kebesaran jiwanya tidak sama dengan orang yang mendapatkan sesuatu dari hasil usahanya Walaupun betul. yang didapatkan tidak besar Tapi didapatkan dari hasil usahanya membawa rasa yakin Membawa betul-betul apa? Semangat juang yang tinggi dan kenikmatan yang tidak dapat dibandingkan Pantes orang, -orang tua dulu itu ngasih tahu gini Kamu itu laki-laki setiap hari harus keluar rumah Harus keluar rumah. Meskipun cuman buat ngelempar anjing. <tuk> <tuk> Bukan lempar anjing, tapi usahanya itu ya, yang iya. yang ditekankan supaya Allah memberikan dia kenikmatan yang lebih dalam usaha itu. Ada kisah menarik Ustaz Heri. Saya kan sering ibu-ibu konsultasi di rumah. Nah di antara ibu-ibu yang konsultasi, mengeluh Ustaz, suami saya ini jarang di rumah. Selalu keluar pekerjaan-pekerjaan. Jarang dia kumpul sama istri, sama anak-anaknya. Dia minta saya memberikan nasihat buat suaminya, nasihat buat dia. Eh tidak lama kemudian datang lagi seorang wanita ustad. Saya kesal, jemu suami saya di rumah. Saya melek mata, suami di rumah. Saya ke dapur, kembali lihat suami saya di rumah. Saya betul-betul ya -betul suami saya ini betul-betul merupakan sesuatu yang mengganggu saya Ustaz. Saya senang betul keluar, keluar walaupun kamu enggak melakukan apa pergi ke rumah temen Saya bilang betul betul apa? Kehidupannya lucu sekali. Yang satu mengeluhkan karena suami jarang pulang, yang gak, satu lagi gak mengeluhkan keluar -keluar. suaminya apa? Enggak keluar-keluar. Enggak keluar-keluar. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama dalam hidup dibutuhkan apa? Seimbangan. Ada saat kita bekerja berusaha Ada saat kita di rumah berkumpul bersama keluarga kita Jadi ini betul-betul merupakan pendidikan yang indah yang Allah berikan Melalui setiap apa yang kita jumpai dalam hidup Nah ibadah haji ini memiliki nilai pendidikan yang amat tinggi nah, Kita tahu bahwa kata hajjah ya hujuh artinya berkunjung dan menuju menuju rumah Allah maksudnya menuju Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan arti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya dan seterusnya. Jadi kalau kita renungkan sama-sama pada saat orang ya bertawaf dia mengenang bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam para nabi juga bertawaf mengelilingi rumah tersebut termasuk nabinya Muhammad para sahabatnya dan bagaimana Allah memberikan kemenangan kemuliaan kepada mereka setelah sebelumnya mereka tenggelam dalam kegelapan menjadikan umat terdepan dari penggembala penggembala kambing menjadi manusia yang menggembala umat manusia menuju rahmat Allah subhanahu Wa ta'ala dan pada saat dia bersaai dian antara sofa dan Marwah dia merenungkan Bagaimana saat-saat Sayyidah -saat Hajar bersama bayinya yang bersaing Ya, karena itu pada saat kita melakukan ibadah, saya, saya sering mengingatkan pada jamaah, coba kalian renungkan bagaimana warita yang penuh kepasrahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sayyida hajar bersama bayinya, seorang diri, tanpa ada atap yang menaungi, tanpa ada teman yang menemani, dia berjalan tertatih tati bersusah bayan. Oleh karena itu, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Contohlah wanita ini yang memberikan pelajaran yang amat indah buat kita semua. Oleh karena itu, dengan rahmat Allah memancarnya zam-zam karena keberkahan wanita ini. Dan kita nikmati sampai hari ini. Sampai saat ini. Coba renungkan berapa miliar manusia yang menikmati air tersebut. Padahal, dalam satu tahun hujan turun amat sedikit sekali, iya. tapi tidak pernah keringnya, sedangkan kita baru beberapa minggu hujan tidak turun kering. sumur kita mulai kering ini sepertinya pelajaran yang amat indah, karena zam-zam memancar dari mata air keimanan, kepasrahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena dia tidak pernah kering kan dihubungkan dengan Allah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, itu ya pelajaran Allah. yang amat indah jadi kalau berhubungan dengan Allah insya Allah tidak pernah kering tidak akan pernah Oleh karena itu, seorang mengatakan bagaimana saya takut sedangkan Allah adalah Tuhan dan pelindung saya. inna Bagaimana saya akan miskin sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan saya yang maha kaya, berjanji untuk memberikan rezeki buat saya. Jadi yang paling penting bukan mempertanyakan soal rezeki yang datang dari Allah. Pertanyakan sikap kita sudah sesuai belum dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan Kemudian Kita perhatikan coba Renungkan bersama-sama Ustadz Hayri eh, Makna dari ibadah Arafat Pada saat Orang semua berkumpul Di padang Arafat Dengan pakaian yang sama Kaya ataupun miskin Oleh karena itu Saya sebetulnya berharap Layanan-layan haji plus ini Tidak berlebih-lebihan Layanan Haji plus tidak berlebih-lebihan, mengistimewakan mereka-mereka ya, yang berada pada rombongan VIP hingga seolah-olah mereka ini bukan lagi melakukan ibadah haji ya, wukuf bersama-sama sudara mereka tapi mereka memiliki hak istimewa Supaya tidak rusak juga tarbih hajinya Parallumataka thumna afibu minhaifu afaobanas Kalian jangan membedakan diri kalian dengan yang lain berifaboh lah kalian ya. Sebagaimana orang-orang melakukan Dalam kondisi yang sama Di jalan yang sama Jangan kalian bedakan diri kalian Akhirnya kalian dijauhkan dari Rahmat Allah yang Allah limpahkan pada hamba-hambanya Ya sedih Nah kata Arofat Ustaz Heri Dalam bahasa Arab kan Diambil dari kata Arofa Yang artinya apa? Mengetahui Nah ketika Allah mengajak hamba-hambanya Berkumpul di padang Arofat Sebetulnya tujuan utamanya untuk mengajak Mengetahui. mereka mengenal diri mereka dulu pertama-tama Karena gak mungkin langsung mengenal Allah tanpa mengenal dirinya Begitu dia mengenali dirinya Bagaimana kehidupannya Dari mana dia berasal Untuk apa dia hidup Kemana dia akan pergi Mengetahui kelemahannya, kekurangannya Dia akan betul-betul menghargai Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat karunia Kalau sebelumnya dia sering berkeluh kesat tentang Allah. Bahkan rasa tidak puas terhadap kebijakan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajak hamba hambanya mengenal dirinya. Hingga dia mengenal kebesaran, keagungan, dan kasih sayang Tuhan terhadap dirinya. Hingga seorang yang wukuf di Arafat. Kalau dia beranggapan Allah tidak mengampuni dirinya sudah merupakan satu dosa. Mohon diulangi lagi Seth. Jadi kalau seorang wukuf di Arafat, dia beranggapan Allah tidak mengampuni dirinya, sudah merupakan satu dosa, berarti rasa buruk sangka terhadap Allah Ta'ala. Jadi Allah mengajak hamba-hambanya untuk berkumpul di tempat tersebut, merenungkan kebesaran keagungan Allah, merenungkan diri mereka dan karunia Allah terhadap diri mereka. Kalo tadinya dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan berbagai macam hiruk-pikuk kehidupan dunia, kesenangan, hiburan, demikian pula dipalingkan oleh berbagai macam tekanan yang dirasakan. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala ingin manusia berhubungan langsung dengan diri mereka, dengan kedalaman jiwa mereka, kemudian meresapi kebesaran keagungan dan kasih sayang Allah selama ini terhadap dirinya. Oleh karena itu orang yang wukuh di arafat baru betul-betul dia akan menikmati buah wukuf yang sebenarnya kalau dia Setelah. keluar dari Arafat dengan mengenal dirinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, keutamaan Arafah ini bisa didapatkan oleh orang-orang yang belum mampu di sana? Bisa enggak, Ustaz? orang-orang uh, yang tidak berangkat ke sana, yang belum berangkat haji ke tanah suci, kan dia bisa membaca doa. Membaca doa dari Imam Ali Zainal Abidin sebagai contoh ada doa Arafatnya. Walaupun kita tidak berada di sana, Kita jamaah haji Indonesia Yang merindukan rahmat karunia Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah anugerahkan bagi mereka Allah berikan Oleh karena itu Ada dalam satu riwayat ya, Yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika orang-orang yang berjihad di jalan Allah Keluar Allah. dari kota Madinah sudah mengatakan Inna bil madinati di jalan Maka وَلَا سَرَكْتُمْ طَرِقَ إِلَّا وَشَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ اتو إِلَّا وَكَانُوا مَأَكُمْ فِي الْأَجْرِ حَبَسَهُمُ الْعُذُورِ Di marina terdapat pria pria orang-orang. Kalian tidak menempuh, tidak melintasi satu lembah, tidak menempuh satu jalan, kecuali mereka menyertai kalian dalam pahala yang kalian dapatkan. Karena mereka tertahan oleh uduh, tidak bisa ikut serta bersama kalian. Termasuk, istri-istri yang berdiam di rumah, ya, yang mendoakan suaminya, mendukung dalam kebaikan, apa yang suami dapat, dia, dia dapatkan. Dapat nah, kita kaum muslimin yang mendoakan para jamaah haji, yang merindukan rahmat yang Allah karuniakan ya pada mereka, walaupun tidak sampai ke sana, Allah Insya yang mahaluas rahmatnya, masalah. akan limpahkan karunianya atas kita. Oleh karena itu, saya diperhatikan, kita jamaah haji, Dan orang yang tidak berangkat haji, yang tidak berangkat ke tanah suci, yang berniat korban dianjurkan untuk tidak mencukur rambutnya, tidak Muhammad menggunting Tunggu. kukunya, sebagaimana hadith yang diriwayatkan dari Umm Salamah R.A. dalam salli muslim, artinya mengajak kita untuk ikut serta berjamaah bersama jamaah haji. Begitu kita menyembelih korban kita, baru kita cukur rambut kita, kita gunting kuku kita. Ini kan namanya merupakan bentuk musyarakah. Kebersamaan. Kebersamaan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kaya, yang maha pengasih Penyayang tidak kikir dengan rahmat Siapa saja yang berbuat kebaikan Memiliki niat kebaikan Allah karuniakan buat dirinya Kalau sekarang dia memandang jamaah haji Yang wukuf di arafat Yang bertalbiah, ya, oh, ya, yang berangkat Di jamarat ya, Ataupun mereka, mereka sedang bertawaf Hatinya rindu ya. Ingin berangkat ke sana Allah Subhanahu wa taala kan mudahkan buat dirinya untuk berangkat ke sana. Seandainya Allah wafatkan sebelum itu, Allah berikan baginya ganjaran seperti yang Allah berikan buat mereka. Amin amin. Saya ngus hari kira-kira pada tahun 70. 76 kalau tidak salah 77. Saya kebetulan di Sukabumi di pesantren. Kondisi kita juga susah, jangankan untuk berangkat ke tanah suci. Untuk membuat paspor saja ya. Sulit Nggak cukup Kita pada saat itu di pesantren Kita sudah mengajar Yang kita dapatkan setiap bulan itu paling hanya 1.500 rupiah Itu setara berapa sekarang? Iya kecil sekali ya Soalnya itu paling hanya untuk beli Kebutuhan-kebutuhan yang kecil Guru yang mengajar dapat seperti itu juga Oleh karena itu mereka juga makan bersama santri Nah Kebetulan pada saat bulan haji Saya menyaksikan jamaah yang berangkat ke tanah suci Jamaah yang berangkat tanah ke tanah suci Mendengarkan suara talbiah Siaran langsung Itu air mata kita menetes Ingin betul-betul apa? Ikut Dapat bersama ikut di sana bersama. Subhanallah Apa yang terjadi Ustaz hari Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah mudahkan Dua tahun berikutnya untuk melakukan ibadah haji tersebut Kita berangkat ya Ke Saudi Arabia, kemudian ke Mesir Kita Buat paspor, saya ingat pada saat itu ya, Dengan menjual cengkeh, ada dua pohon cengkeh Di pesantren kita Kita jual, untuk membuat paspor Lalu dengan rahmat Allah Memudahkan buat orang kita, orang tua kita Untuk memberangkan kita ke Mesir Dan sebelumnya transit haji di jendah. Bukan haji umroh Kita lakukan ibadah umroh Bersiarah ke Rasul, setelah itu kita Berangkat ke Mesir, nah tahun berikutnya Kita melakukan ibadah haji Nah kalau dalam hitungan mustahil, kita bisa bisa melakukan. Sebagaimana mustahil dalam hitungan akal saya dulu untuk bisa punya rumah. Ya. Untuk bisa uh, dengan mudah menjalani kehidupan ini karena kondisi dan kelemahan kita. Tapi Allah kasih Alhamdulillah dengan rahmat dan dukungan dari Allah. Kita menjalani kehidupan dengan bantuan Allah sepertinya. Jadi Ustaz Harry, kalau kita renungkan dalam ibadah haji ini ya bagi mereka mereka yang berangkat ke tanah suci kalau mereka tidak meresapi betul-betul makna tujuan had, haji yang tersirat di dalamnya amal saya mereka tidak akan dapat betul-betul merasakan keindahannya dan tidak akan menikmati karunia dan janji-janji yang Allah janjikan contoh jumrah gimana apa Berkaitan dengan jumrah Insya Allah mungkin besok kita bisa lanjutkan lagi bisa Siap, Jadi selama berapa hari ini Kita fokus haji. Dialog, fokus masalah haji Besok kita lanjutkan sedikit-sedikit Di samping kita Yang hmm. juga mengingatkan orang-orang di tanah air Untuk mengisi waktu mereka dengan banyak-banyak Bertasbih Bertakbir, bertahlir Membaca ayat-ayat suci Allah Beristighfar kepadanya dan mendoakan saudara mereka yang di tanah suci Agar Allah menjaga mereka, memelihara amin, amin, mereka amin, Menerima amal ibadah mereka Dan juga agar Allah subhanahu wa ta'ala membantu mereka menjalankan masyik haji dengan sebaik baiknya Setelah Amin, itu insyaallah. kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita Kita lakukan hari ini insya Allah apa yang Allah anugerahkan buat mereka Allah berikan juga untuk kita semua Dan mudah-mudahan yang belum berangkat ke tanah suci Allah mudahkan bisa berangkat Amin. ke tanah suci Dengan bekal yang halal, dengan amal-amal dan bimbingan dari Allah Yang membuka pintu rahmat, amin, amin, ampunan, dan keridoannya Amin, amin Allah. Ya Rabbi amin. Uh, Alhamdulillah, uh, para sahabat, ibu, ayah Yang dirahmati Allah mengingatkan Siapa yang berniat kurban Maka kita menyertai para hujaj Untuk menahan diri, memotong kuku, menggunting rambut Selama sebelum sampai kurban, kurban. Tapi godaannya, Ustaz, sebelum kurban, Ustaz Gak pengen motong kuku gunting rambut. Tapi begitu kuniat kurban. <laughs> gatel aja pengen gunting kuku. ya Lalu kemudian mohon doakan uh, para jama' haji yang telah berada di Tanah Suci. Mudah-mudahan sehat, selamat, amin. dan mabrur. Dan insya Allah pada hari wukuf, jangan lupa mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati. Amin. amin selawat <laughs> kita bertemuan lagi. Terima kasih Tosin, Besok kita kembali lagi dalam dialog pagi dan jangan lupa besok hari Rabu ada uh, pengajian Umah Umaiisa tempatnya di pendopo Silaturahim mulai pukul 09.00 bersama Ustaz Hari Nurdi. Silakan ibu-ibu, mbak-mbak silakan hadir besok ya, ditunggu. Baik, terima kasih uh, atas perhatian Anda. Saya Muhammad Krishna Zain kemudian juga Ustadz Hasan Sadeli Dan Fahri Hajar mohon pamit Tafiq walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ajri Zalimin Billalimin